Kemudian berita pagi di si hari ini, 18 Juli 2023 dibacakan Ardiansyah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang tim Newsroom Serambi FM. Ini berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Strambi FM. Berlun seorang mahasiswi berinisial AM 20 tahun ditangkap pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Barat bersama barang bukti 22 paket sabu yang telah di-packing dan siap edar. Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana kepada wartawan Senin 17 Juli 2023 didampingi Wakapolres Polres Kompol Iswah Yudi SH dan Kasatres Narkoba AKP RU Guntoro di Polres setempat mengatakan Mahasiswi ini ditangkap di desa Gunung Kling, Kecamatan Merbu, Aceh Barat pada 13 Juni lalu dan tersangka merupakan warga desa I Itambaruh, Kecamatan Woyla, Induk. Barang bukti yang diamankan bersama tersangka berupa 22 bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 122,32 gram. Selain itu diamankan dua tas samping berwarna hitam serta satu unit HP. Dikatakannya bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat jika ada wanita yang dicurigai di desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo, diduga memiliki narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas dari Satres Narkoba Polres Aceh Barat melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang perempuan di pinggir jalan desa Gunung Kling, yaitu AM. Dikatakan Andi Kirana bahwa diakui oleh AM narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik H yang dititipkan kepada AM dan AM berperan sebagai kurir. Terkait kasus ini AM dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 serta pasal 132 ayat 1 juga pasal 131 dari Undang-Undang RI Nomor 35 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling rendah 6 tahun penjara serta paling lama 20 tahun penjara atau denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Jenderal Kepala Bea Cukai Langsa Sulaiman saat menemui Pendemo menegaskan terkait dengan penindakan dirinya komitmen siapapun yang melindungi yang menjadi cukong ataupun kongkali kong pegawai bea cukai langsa apabila terbukti maka akan ditindak tegas baik administrasi ataupun secara hukum. Sulaiman juga meminta kerjasama seluruh masyarakat di langsa jika sekiranya menemukan cukong rokok ilegal yang bersembunyi di kota langsa. Sementara adanya tudingan pendemo adanya lepas tangkap pelaku rokok ilegal di Bia Cukai Langsa, Sulaiman menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Terkait penangkapan cukong rokok ilegal tentunya pihaknya berkoordinasi dengan pihak penyidik dan atasan. Kemudian adanya tuntutan pendemo meminta pencopotan dirinya, Sulaiman kembali menerangkan bahwa aja, bahwa jabatan tersebut adalah amanah. Pernyataan ini menanggapi tuntutan pendemo yang dibacakan koordinator aksi Wahyu Ramadhan yang menuntut agar Kepala bea cukai Langsa mengundurkan diri karena sudah tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak sesuai dengan tupoksinya. Pendemo juga mengatakan jika tuntutan tidak diindahkan dalam waktu 2 kali 24 jam maka aliansi elemen sipil menggugat akan turun dengan aksi dan jumlah masa yang lebih besar dan akan melaporkan secara tertulis semua pelanggaran. Sementara itu, aksi demo di kantor Bea Cukai tersebut juga nyaris ricu saat pendemo membakar ban bekas lalu dimatikan dengan soda api oleh aparat keamanan. Sudah lun cuaca ekstrim berupa hujan deras mulai melanda Subur Salam pada Senin 17 Juli 2023. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi hingga beberapa waktu mendatang dan dapat memicu jalur Aceh Medan via Subur Salam Rawan Longsor. Kecuali itu hujan dan cuaca ekstrim juga tidak jarang menumbangkan pohon Baik akibat longsor maupun angin kencang sehingga bisa menimpa badan jalan Dari data PPK 13 Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terdapat sejumlah lokasi rawan longsor Para pengendara yang melintas khususnya kawasan Kedabuhan Jontor Lai Ikan Kecamatan Penanggalan Sebul Salam dihimbau untuk waspada Dari data PJN, wilayah 2 lokasi Rawan Longsor yakni di ruas Subulsalam, batas Provinsi Sumatera Utara. Lokasi itu berada di kilometer 610 hingga 617 kota Subulsalam, sekitar Desa Jontor dan Lai Ikan, Kecamatan Penanggalan. Sudarlun Kepala BPS Aceh Ahmad Riswana Nasution mengatakan pihaknya terkejut. Ketika melihat data nilai ekspor minyak nabati atau CPO dari Aceh ke luar negeri Untuk periode Januari-Juni 2022 dibandingkan Januari-Juni 2023 Melonjak 12.113,18% Ahmad Rizwan Nasution dalam berita resmi BPS yang diterbitkan pada 17 Juli Mengatakan selain komoditi minyak nabati Masih ada beberapa komoditi ekspor non-migas lain yang mengalami kenaikan yaitu komoditi kopi dan rempah untuk periode yang sama naik 25,02% dari 46,6 juta dolar Amerika Serikat meningkat menjadi 58,275 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan yaitu komoditas buah-buahan turun cukup besar mencapai 51,4% untuk komoditi batu bara sebut Ahmad Triwan Nasution Kenhenddaati nilai ekspornya mengalami penurunan namun ia masih menjadi komoditi yang memberikan nilai porsi yang terbesar mencapai 64,4 persen Anda sedang mendengarkan berita utama serambi FM Sudherlun Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emanuel Melkiades Lakalena menyayangkan narasi organisasi profesi atau OP yang mengaku tidak diundang dan diajak berdiskusi dalam pembahasan rancangan undang-undang kesehatan yang saat ini telah menjadi undang-undang. Pasalnya saat pembahasan, ia sudah mengundang para organisasi profesi tersebut. Dalam diskusi daring di Jakarta Senin 17 Juli 2023, Melki juga mengungkap undangan tidak hanya diberikan satu kali. yang mencatat DPR RI mengundang organisasi profesi hingga beberapa kali, termasuk saat RUU kesehatan masih berada di badan legislasi DPR RI. Melki menuturkan pihaknya menelah kembali semua aspirasi yang masuk. Dengan demikian tidak semua aspirasi atau kemauan pihak tertentu dimasukkan ke dalam undang-undang. Salah satunya keinginan agar organisasi profesi di bidang kedokteran cukup satu. Hal ini tidak sesuai dengan hak berserikat dan berkumpul dalam Undang-Undang 1945. Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan pada Selasa 11 Juli 2023. Pengesahan diwarnai dengan aksi unjuk rasa organisasi profesi di depan kompleks parlemen di wilayah Senayan, Jakarta, Pusat tersebut. Lima organisasi profesi pun berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa bahwa usulan dan masukannya tidak terakomodasi sehingga Undang-Undang Kesehatan belum memenuhi unsur partisipasi publik yang bermakna. Sudarlun, Rusia telah mencabut partisipasinya dalam kesepakatan ekspor biji-bijian Ukraina lewat Laut Hitam. Kesepakatan yang ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Turki pada bulan Juli 2022 ini bertujuan memungkinkan biji-bijian Ukraina dapat diekspor dengan aman. Ekspor biji-bijian dianggap penting guna meringankan krisis pangan global. Kesepakatan ekspor biji-bijian Ukraina telah diperpanjang beberapa kali, tetapi akan berakhir pada Senin kemarin. Tetapi berakhir pada Senin kemarin. Rusia telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa persyaratan untuk perpanjangannya belum terpenuhi. juru bicara Dimitri Peskov kepada wartawan di Kutip Ruters mengatakan Moskoa telah lama mengeluhkan masih adanya hambatan dalam ekspor biji-bijian dan pupuk mereka. Atas hal tersebut mereka telah mengajukan serangkaian tuntutan yang diklaim belum dipenuhi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita pagi di Selasa 18 Juli 2023. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambiffm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambiffm. Sudarlun, wassalam.